Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa, wa man walah. Ya khwatifillah rahimakumullah. Pembahasan kita masih meneruskan materi tadi tentang membina rumah tangga yang penuh barokah berikutnya kita akan berbicara tentang sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Ar-Rum sebuah ayat yang sering bahkan katakan selalu dibaca dan diperdengarkan di dalam proses atau prosesi Ijab kabul Baik oleh penceramah Mungkin pihak dari KUA Atau tertera dalam surat undangan Atau yang semisalnya Ayat itu berbunyi Wa min ayatihi An khalaqalakum min anfusikum azwaja Wa min ayatihi an khalaqa lakum anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun Allah menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kebesarannya Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha ampun. Nah, salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah menetapkan Ciptaannya Dengan berpasangan Dan pasangan hidup itu adalah Min anfusikum Dari jenis Kalian sendiri Sejenis Manusia dengan manusia Begitu ya Dan seterusnya Nah hidup berpasangan Kalau dalam bahasa kita hari ini adalah hidup Berumah tangga. Apa tujuannya? Allah menyebutkan, Litas kuno ilah. Agar kalian mencapai sakinah, Ketentraman Dengan adanya pasangan hidup itu, tujuannya adalah tentram. Wa jaala bayna kung mawadatan warahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah menetapkan adanya kasih sayang dan rahmat di antara suami dan istri. Allah menutup ayatnya dengan berfirman innafi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat pelajaran tanda-tanda besar bagi orang yang mau berfikir dan merenungkan. Mari kita merenungkan ayat ini sebagaimana perintah dari Allah azza wajalla di akhirnya inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkaru jodoh itu rahasia kita tidak bisa menentukan juga tidak bisa memastikan si A dengan si B si C dengan si D si E dengan si K si M dengan si O X dengan Z tidak ada yang bisa memastikan jadi memang rahasia Allah azza wajalla jodoh itu sudah berusaha Dijodoh-jodohkan gagal Kan begitu Yang katanya membenci Akhirnya jadi istri Itu kan kehidupan dunia Siapa yang menyangka Si A yang Hidupnya Di pinggir hutan Kalimantan Mendapatkan pasangan hidup Asli anak Jakarta Dari Sumatera dengan Papua, ada orang mencari istri kesana dan kemari kesana dan kemari, dikawani oleh seorang sahabat karib untuk mencari, untuk cari informasi datang, informasi datang, wah macam-macam. Eh, ujung-ujungnya istrinya adalah adik sahabatnya itu. Ada cerita seperti mana, ada seorang ikhwan demikian. InsyaAllah kemana-mana, beranggulai kesana ya, cari ini sini. Ujung-ujungnya nikah dengan adik sahabatnya. Ternyata apa? Adik sahabatnya itu dari dari awal memang sudah senang dengan iklan ini sama-sama ngaji sebenarnya, karena sering datang ya dengar cerita a ah, a ah, a ah, oh sebenarnya nikah Subhanallah cari sana cari sini cari sini eh dapatnya tetangga sendiri dapatnya tetangga ini rahasia inilah kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanallah wah aku nggak mau kalau nikah dapat orang Kalimantan eh ternyata istrinya dapat orang Kalimantan ini yani, saya nggak mau nikah dengan orang ngapak tahu ngapak nggak orang banyak masuk jadi kue lah keperibadian ini ya. yani, karena bahasanya yang lucu itu eh subhanallah di kemudian hari istrinya orang ngapak kan gitu saya nggak mau punya suami peternak ternyata setelah menikah suaminya seneng ternak rahasia Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa menentukan dan memastikan Siapa sangka kan gitu Datang ke tanah Kalimantan cuma urusan dagang Eh akhirnya kecantol dengan gadis Kalimantan Bisa terjadi itu semua nah. Dan yang jelas Tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak Nah salah satunya adalah hidup berpasangan Artinya Kita tidak akan mungkin bisa hidup sendiri Kita tidak akan mungkin bisa hidup sendiri Yang namanya laki-laki Pasti memerlukan perempuan yang namanya perempuan pasti membutuhkan laki-laki. Sesempurna apapun Anda sebagai seorang laki-laki. Tetap ada satu hal. Bahkan beberapa hal yang tidak akan mungkin bisa terlaksana. Tanpa ada kehadiran seorang perempuan dalam kehidupan Anda. Nah, seorang laki-laki yang serba bisa. Pekerjaan laki-laki dia bisa. Pekerjaan perempuan juga bisa. Nah, mulai dari bengkel otomotif gitu. Bisa beternak bisa, bertani bisa, nyawah bisa, pinter juga masak pinter chef. Kan gitu ya. Macam-macam. Bersihkan rumah bisa, nyetrika bisa, serba mandiri. Nah, tetap saja dia masih dikatakan kurang karena pasangannya belum dapat. Maka Allah mengatakan an khalaqalaakum min anfusikum azwaaja azwaaja pasangan sama halnya dengan seorang perempuan semandiri apapun dia semua serba bisa bukan cuma pekerjaan perempuan pekerjaan laki-laki pun dia mampu melakukannya kan gitu atletik wondo bisa kan eh, kan gitu bersih-bersih rumah bisa perbaiki genteng bisa perempuan perbaiki listrik bisa wes lengkap kan begitu ya naik kuda bisa cocok tanah semua bisa apalagi yang pekerjaan perempuan lebih bisa lagi tapi tetap saja semandiri mandirinya perempuan tetap dia memerlukan laki-laki tetap memerlukan laki-laki nah ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan pernikahan bahkan Allah memilihkan jalan pernikahan untuk hamba-hambanya yang terbaik yaitu para nabi dan para rasul kita akan sering mendengar nikah itu sunnatul mursalin nah sunnah jalan hidupnya para nabi dan para rasul alehimussallam nah maka ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa taala nah menikah itu memang sudah sunnatullah yang harus dijalani nah, tetapi perlu diingat apa tujuannya Allah sudah menentukan Tujuan menikah itu Litas kunu ilaiha Untuk meraih ketenteraman Tujuan orang menikah itu untuk meraih ketenteraman Pertanyaannya Ketika kita sudah berkeluarga Akan tetapi Ketenteraman itu belum juga kunjung tiba Ketenangan itu tidak pernah dirasakan Berarti ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kita ada yang konslet Harus dicari Letak masalah itu di mana? Akar persoalannya itu apa Dicari Kenapa sampai tidak tentera Di rumah kok gak betah Melihat istrinya Sumpah Sama halnya dengan seorang istri Melihat suaminya gak seneng Kalau suaminya pergi malah bahagia Ini berarti ada sesuatu yang salah Dalam rubah tangganya ada sesuatu yang salah dalam rumah tangganya. Kenapa? Allah sudah menentukan bahwa rumah tangga itu tujuannya untuk menciptakan Sakina, ketentraman, ketenangan, kenyamanan. Nah, tugas kita untuk mencari mencari dan menemukan tiap-tiap anak tangga untuk sampai ke sana, ketentraman dan ketenangan itu. Nah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Azza wa menetapkan Di antara kalian hidup berpasangan ini Ada mawaddah, cinta Kasih sayang, warahmah Saling Memberi, saling Mengasihi, saling berbagi Saling merasakan Ini rumah tangga Yang sesungguhnya Rumah tangga yang mestinya Kita cari-cari dan kita temukan Nah saling merasakan saling memberi saling berbagi. Nah, ketika suaminya susah, istrinya ikut susah. Bukan melihat suami susah, istrinya malah gembira menari-nari di atas kesusahan suami. Atau misalkan istrinya sedang apa namanya sedang sakit, suaminya cuek, biasa aja. Kamu jadi istriku tidak jadi istriku ya tetap sakit. Dulu belum nikah memangnya enggak sakit. Memangnya sakitnya setelah jadi istriku, mudah cari obat sendiri. Ya subhanallah. Nampak ini belum terlaksana tujuan menikah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa taala dan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya. Mari kita refleksi, kita refleksi, kita introspeksi selama ini menikah. 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun Mungkin ada yang sampai 40 tahun Sudah menikah Sudahkah ketenraman dan ketenangan itu Diraih dan dicapai Kalau belum, maka Ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kita. berarti Rumah tangga kita selama ini Belum sesuai Dan belum sejalan dengan syariat Islam Belum sejalan dengan syariat Islam Artinya rumah tangga kita selama ini ternyata masih jauh dari bimbingan-bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit kaum istri yang menganggap suami sebagai beban berat. Itu tidak sedikit kaum istri yang merasa suami itu hanya menjadi pihak yang Menghalang-halangi kesenangan dia, karena ada suami, makanya begini. Karena ada suami, makanya begini. Sangat susah ini, ini dan itu. Nah, mau keluar rumah saja harus izin. Kan begitu syariat Islam. Harus keluar, mau keluar dari rumah harus izin. Mau berpuasa harus izin. Dikit-dikit izin suami, dikit-dikit izin suami. Ah, merasa dipenjara. Tidak sedikit kaum istri yang merasakan itu beban. Sama halnya dengan kaum suami. Tidak sedikit kaum suami yang menganggap istri itu sebagai beban. Nah, mau berkunjung ke rumah teman aja udah lihat jam terus. Aduh. Nah, udah jam 11. Izin pulang kenapa ditunggu istri? Ah, tunggu istri. Teman dong. Dapat teman baru, teman lama dilupain. Kan itu. Dia SMS udah dia SMS istriku nih. Sampai akhirnya aduh, memang susah punya istri. Enggak bebas seperti dulu lagi. Kan itu. Kalau dulu waktu masih bujang mau nginep di rumah teman Dua hari tiga malam, bisa mau main kesana dan kemari bisa sekarang ada istri, aduh pulang, aduh pulang, aduh pulang. Nah, mau jajan di warung aja sudah, nggak bisa kenapa istriku di rumah, emang susah ya punya istri ya, nggak bisa makan di luar. Nah, karena kalau makan di luar istri marah-marah, oh, segala macam. Ya subhanallah istri dianggap sebagai beban. Nah ini berarti ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kita. Karena sekali lagi salah satu hikmah Allah mensyariatkan menikah itu adalah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya tadi, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Marilah kita merenungkan kembali rumah tangga kita selama ini seperti apa. Betahkah kita di dalam rumah? Atau rasa-rasanya ingin selalu pergi meninggalkan rumah. Senangkah kita saat berada di samping pasangan hidup? Nah, senang, bahagia, ataukah tidak? Nah, satu hal yang harus dihindari, barulah Allahumma, ketika terjadi percekcokan dalam rumah tangga, cenderungnya. Kenapa sampai kemudian terjadi pertengkaran yang kemudian membawa pada perceraian dan seterusnya? Karena langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menyelesaikannya itu ternyata tidak benar. Orang kalau sudah bertengkar, mestinya langkah pertama itu mengucapkan alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ini syaitan sudah mengambil peran, sudah mengambil peran. Marah. Seorang istri marah kepada suami. Tersinggung dengan sikap suami. Seorang suami marah kepada istri. Karena merasa disakiti oleh istri. Nah, bayangkan kalau kedua-duanya sama-sama berdiri. Sama-sama melotot. Sama-sama saling tunjuk tangan. Kemudian meninggikan suara. Apa yang terjadi? Terus. Gitu. Tapi lihat ajaran Islam dalam keadaan marah begitu. Duduk. Diam. Tidak kemudian meluapkan semua isi hatinya. Kamu, dasar kamu, kamu. Kamu tidak bersyukur. Kamu itu dari keluarga miskin dulu. Malah diungkit-ungkit. Kami itu dulu sakit. Aku yang merawat. Mestinya duduk. Ucapkan, shaytanir Aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari syaitan. Yang terkutuk. Yang dijauhkan dari rahmatmu, ya Allah. Kenapa? Agar kita tidak menjadi korban dari syaitan. Ucapkan ta'ud. Diam. Tidak perlu meluapkan semua isi hati. Jaga lisan. Karena orang dalam keadaan marah dan emosi, kata-katanya tidak terkendali. Bahkan tidak sadar. Dia mengucapkan kata-kata yang kasar. Dah, Diam. A'udzubillahimmanasyarakat. Duduk. Tidak. Langkah yang kedua Langkah yang kedua Cobalah ingat-ingat kembali Kenanglah selalu Momen-momen indah Dan kejadian manis Yang pernah dilewati bersama Ingat kembali Kelebihan pasangannya masing-masing Sebab Cenderungnya Orang yang sedang bertengkar, suami istri itu Yang diingat itu jelek-jeleknya Itu cenderungnya orang seperti itu Yang tidak paham agama yang tidak mau mengkaji Islam seperti itu kondisi dan keadaannya kalau sudah ribut sama suaminya, ribut sama istrinya istrinya ingat ingat selalu kesalahan suami, iya suamiku pernah dulu, hmm, dari dulu lagi tidak berubah, diingat-ingat terus padahal sesuatu yang sudah terjadi 5 tahun, 10 tahun sebelumnya itu syaitan semua syaitan membantu untuk ingat kembali, padahal sesuatu yang sudah kita lupakan Istri buahnya oh, tambah cengkel sama suami. Ternyata bukan sekali ini saya dikecewakan oleh suami saya. Dulu pernah ingkar janji. Dulu pernah ingkar janji. Dulu pernah kasar. Minta maaf. Kasar minta maaf. Kasar minta maaf. Sekarang diulangi lagi. Ya benar kan? Dulu pernah kejadiannya begini. Sampai suami banting. Piring. Oh, Ingat semua. Suami juga seperti itu. Dasar. Istri ini. Nggak bisa diatur dari dulu begini. Selalu saja. Nggak pernah berubah. Sudah diingatkan. Ini. Terus diingat-ingat. Ini... Jalan syaitan untuk Menghancurkan rumah tangga kita, jangan Yang harus dilakukan adalah Mengingat kembali kebaikan pasangan masing-masing Ingat terus, insya Allah Suamiku ya Suamiku begini, oh jasanya Masya Allah cintanya Subhanallah perhatiannya oh, Kelemah lembutannya Ini, pernah ngasih ya Pernah memberi hadiah ini, pernah ngasih Ini, ini, segala macam Suami juga seperti itu Masya Allah istriku Melayani, memberikan khidmat Menyenangkan, membahagiakan Ini, ini Nah Mengandung anak, melahirkan anak Menyusui, merawat anak Itu jasa yang luar biasa Jasa besar Ingat-ingat -ingat kembali Kemudian yang berikutnya Ikhwati billah barakallahu fikum Jangan pernah berpikir Bisa hidup sendiri tanpa istri Bisa hidup sendiri Tanpa suami cenderungnya suami istri yang sedang bertengkar itu akan membayangkan sebenarnya hidup tanpa suami aja bisa sebenarnya hidup tanpa istri juga bisa itu setan semua jadi ini harus dijauhi kalau sudah mulai muncul pikiran seperti itu buang jauh-jauh kenapa karena kita hidup di dunia ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan azwajah berpasang-pasangan satu dengan lain saling melengkapi. Yang kurang ditutup. Yang lemah dikuatkan. Kita dalam hidup berumah tangga. Saat menyaksikan kelemahan pada pasangan hidup. Tidak perlu diungkit kelemahan itu. Tapi tugas kita untuk menguatkan sisi yang lemah. Dalam rumah tangga. Ada sesuatu yang sifatnya kurang. Jangan mengeksploitasi kekurangan itu Untuk kemudian Merendahkan pasangan hidup Tetapi Tutup celah kekurangan itu Sekarang saya berikan sebuah contoh Barakallahu tikum Suami dan istri Katakan demikian nah. Sekarang Apa namanya Istri kita Subhanallah nah. Dengan semua Kelebihan yang dipunya Ternyata juga memiliki kekurangan Ternyata Memiliki kekurangan Apa kekurangannya? Tidak bisa Memasak Kurang pintar meracik bumbu Katakan begitu Ini kan kekurangan Di dalam Islam Ketika hal ini kita temukan Tugas kita sebagai suami apa? Marah? Mencela? Mengangkat kekurangan itu? Kamu itu sebagai istri itu harus, maaf, masa aja enggak bisa. Gimana kamu? Kewajiban kamu. Ini kan kekurangan. Tugas kita sebenarnya menutup kekurangan ini. Apa yang kita lakukan? Misalkan sebagai contoh kita membeli Buku-buku referensi Tentang masakan Nusantara Kan begitu ya? Nih masakan Nusantara Bukan cuma membelikan bukunya Membelikan dan menyiapkan bahan-bahannya Suatu saat di akhir pekan Saat liburan Kita sepakat Dek, gimana kalau besok Dari pagi kita Masak bareng ini namanya tugas. Seorang suami terlaksana Menutup kekurangannya. Atau misalkan ditawarkan. Mau berlatih masak. Belajar masak kepada umuh fulan. Umuh fulanah. Tantrin. Atau ingin mengundang instruktur masak. Umuh fulan, fulanah. Kita hadirkan. Kita datangkan. Bagaimana? Subhanallah. Nah. Ini cara kita menutup kekurangan yang ada pada istri. Bukan kemudian malah mencela, tapi itu tadi rahmah. Saling menutupi. Nah, tidak bisa bersih-bersih. Misalkan bersihkan ini, misalkan enggak bisa. Bersihkan lantai kok masih kotor, terus bersihkan kamar mandi masih kotor, masih bau. Bukan kemudian malah di di apa? Dijelek-jelekkan dan diburuk-burukkan, bukan. Tapi kita mengambil inisiatif sendiri. Oh, membelikan apa cairan pembersih lantai. Katakan lebih mahal, tapi memang kualitasnya baik. Nah, kalau perlu kita mencontohkan wah, bersih bisa bersih fotik. Masyaallah. Kamar mandi jadi begini. Bukan setelah beli cairan, eh bersihkan sana itu bagus ini. Mahal sana-sana. Tapi sebelum kita berikan contoh Pas liburan, mungkin pagi sebelum berangkat kerja Sore ketika dalam keadaan santai Bersihkan, ngapain mas? Enggak ini cairan bagus, katanya membersihkan kamar mandi Anu ini apa? Uh, apa Bagus sekali ini Sekarang pengen tak praktekin Coba lihat, mau gak? Kasih semangat dong kan gitu. Maksudnya contoh Tak ajarin loh kamu Tapi bahasanya kasih semangat dong Ayo, seneng, ayo suamiku, bilang gitu ayo. Contohnya gitu Ya, sudah oh iya bersih ya berarti besok kayaknya membersihkan kamar mandi pakai cair ini, ini bagus loh dek itu ya kita memberikan solusi bukan kemudian mengangkat kekurangan kekurangan itu kan nah, itu mungkin bisa diangkat sebagai contoh untuk kekurangan yang ada pada istri sekarang bagi anda para istri yang ternyata dari semua kelebihan yang ada pada suami ada sisi-sisi kekurangannya Ternyata Anda wahai istri memiliki suami pendiam banget. Susah bergaul. Sama tetangga aja enggak salam. Sama tetangga aja sakit diajak menjenguk, aduh malu. Sungkan aduh. Nanti mau ngobrol apa? Ada tipe suami seperti itu. Itu tetangganya sakit itu Bi. Mau dijenguk, anu ya, malu ya. Nanti ngobrol apa? itu tuh bapak-bapak pada kumpul kerja bakti mau gabung di sana, tapi aku di sini aja. Nanti malah ditanya macam-macam. Itu kan kekurangan yang ada pada suami. Ada loh tipe suami seperti itu. Kalau orang Kalimantan sih saya yakin nggak ada. Orang Kalimantan tuh wah, apa sosialisasinya tinggi. Kan gitu Pak Moleh. Ya? Pak Moleh bukan orang Kalimantan enggak kan lah. Jadi. Orang itu suaminya cenderung pendiam, artinya tidak tidak aktif, pasif. Gitu. Dari masjid rumah, masjid rumah misalkan, dari tempat kerja rumah, tempat kerja rumah, ke tetangga nggak pernah. Ya subhanallah, padahal dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah itu betul-betul akan tersebar dengan baik, diterima dengan baik oleh masyarakat ketika kita bisa mempraktekkan dan mengamalkannya secara langsung. Kalau cuma kita menyampaikan di masjid. Mana ada orang datang tetangga kita Ikut mendengarkan Ya itu tadi dengan praktek nyata Datang ke rumahnya Cuma mengucapkan salam, tanya kabar Sambil bawa hadiah misalkan. Nah ini kan kekurangan suami Tugas anda wahai istri Bukan kemudian ceritakan kesana dan kemari Atau kemudian konsultasi ke ustaz sana Ustaz sini, ustaz suami saya Ini kan pasif, ini gimana cara menasihatinya Ustaz tolong nasihati suami saya Tutupi kesalahan suami, tutupi kekurangan suami Anda yang harus menutupi dan menyempurnakan kekurangan suami Caranya Anda yang aktif Misalkan istri Aduh suamiku ini orangnya pasif Minta izin sama suami Mas Ini adik masak Saya masak ya Nanti kalau misalkan dibagikan ke ibu-ibu tetangga Boleh gak? Oh ya gak apa-apa gak mungkin dong Seorang suami salafi Gak boleh Salafi kok seperti itu gak mungkin Oh istrinya ingin berbuat baik Nah, lagi pula tadi dengan syarat Dengan bahasa ini sampaikan akan saya berikan kepada istri-istri tetangga pas suaminya berangkat kerja. Iya, enggak apa-apa. Ini peran istri untuk menutupi kekurangan yang ada pada suami. Istrinya masak soto, soto Banjar. Mangkok ada 10 mangkok plus itu dengan kerupuknya segala macam sambalnya, dia anter ke rumah tetangga. Tetangganya orang awam. Tidak ada ketentuan membagi-bagikan makanan itu Harus sama salafi Kata siapa Itu ekstrim namanya, tidak boleh nah, Tetangga selama dia muslim Datang, Assalamualaikum Pak Eh, Assalamualaikum Bu kok Pak Karena istri kita yang datang pakai cadar Sambil masak, selesai masak ya pakai cadar Bawa makanan gitu Assalamualaikum Ibu Ya siapa ini Sebut istrinya Ustaz Mokhtar gitu sebut aja kan gitu. Atau istrinya. Ini istrinya Pak Mukhtar saya. Oh iya, iya silakan. Pak Mukhtar iya Pak Mukhtar. Untuk menutupi kekurangan yang ada pada Mukhtar ini. Yang orangnya kurang gaul. Ini istrinya Pak Mukhtar. Oh iya. Ini ada anu satu banjar satu mangkok baru belajar masak ini Bu. Nanti kalau ada saran kesannya tolong disampaikan. Iya iya Saya tinggal aja ya. Nanti kan ada kemungkinan jangan-jangan nanti saya pindahkan dulu. Atau iya nanti saya kembalikan mangkoknya. Sebaban Tetangga kedua, tetangga keempat, tetangga kelima. Ini peran istri diperlukan. Kenapa? Karena suaminya tadi cenderung masif, susah bergaul. Mungkin dari kecil orangnya pendiam memang ya, kan gitu. Ngobrol patah-patah. Entah itu berberkata kalau ditanya, kan gitu. Baru menjawab. Kalau tidak ada pertanyaan, diem. Jadi sama-sama diem. Tidak berani mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan. Sekali lagi ini tugas istri. Untuk kemudian menutupi kekurangan pada suami. Sekarang bayangkan. Tetangga tadi. Si ibu yang mendapatkan kiriman semangkuk soto banjar. Lengkap dengan sambal dan kerupuknya. Ketika suatu saat berbincang-bincang dengan suaminya. Suaminya bilang, bu, tetangga kita itu Pak Mohtar ke orangnya pendium. Tertutup ya orangnya. Kira-kira apa tanggapan istrinya? Kira-kira? Mas Rai? Nyangkal, enggak pak, istrinya aja kemarin datang Bawa suatu banjar, itu kemarin satu banjar Yang di Bapak bilang enak Itu masakan istrinya Pak Mokhtar Oh iya dong, iya Oh bukan orangnya tidak tertutup, enggak eksklusif enggak, oh, berarti mungkin Pak Mokhtar Mungkin masih malu, iya, istrinya kemarin Datang kok, ini Mangkuknya belum dikembaliin, udah tak kembaliin sekarang pak ya Mau titip apa-apa Ini namanya tugas dan peran seorang istri Menutupi kekurangan yang ada pada su Suami. Suami Begitu caranya Tetangga kedua demikian juga, tetangga keempat juga demikian juga. Nah, jangan lupa ini saya, enuh istrinya Pak Muhtar, mau bawa nah dia ini, ada makanan sedikit, ada buah, ada oleh-oleh dari Jawa, orang tua baru datang sedikit aja ya. Nah, mohon maaf, ya bisa dibagi-bagi untuk semua. Jadi kesan suami yang tadinya cenderung-cenderung pasif, pendiam, tertutup, itu akan diimbangi ya. Dibangi oleh Istri yang aktif dalam batasan syari, jangan kemudian karena ingin mengimbangi suami ikut kegiatan rumpi, ikut nonton televisi, cadaran nonton televisi begini sama tetangga-tetangga ibu-ibu tetangga. Bagus ya sinetronnya, iya itu bagus. Itu kebablasan, nggak boleh. Artinya secara syari koridor syari itu seperti yang saya contohkan tadi, datang sewajarnya, ya ngantarkan soto banjar, ngobrol seperlunya setelah itu pamitan ke tetangga yang berikutnya sudah selesai. Yang diharapkan ada interaksi. Ada interaksi apa namanya nanti dari ibu tetangga itu datang, minimalnya kan mengembalikan mangkok. Bukan berharap ya seharusnya ibu tetangga itu juga masak dong balas masakan kita enggak. Paling tidak mangkok itu dikembalikan interaksi lagi, interaksi lagi, interaksi. Lagi. Nah itu tugas tugas seorang istri menutupi kekurangan suami. Sama juga dengan contoh pertama tadi. Seorang suami yang berusaha menutup kekurangan istri. Ada, mohon maaf, ada seorang wanita yang tidak tahan melihat darah. Takut melihat darah. Suatu saat anaknya jatuh. Luka, berdarah. Tugas seorang istri sekaligus ibu, itu kan merawat anak ya. Darahnya dibersihkan, biar steril kan itu ya. Kemudian dikasih perban atau mungkin plas tempel itu dengan berbagai jenis plasnya. Tempel mesin tapi ada tipe seorang ibu yang nggak tahan melihat darah. Aduh, nggak bisa anak. Bukan kemudian suami malah marah-marah. Ini anak kamu luka kok dibiarin begitu. Di sini harusnya dia sadar dan mengerti istrinya itu nggak tahan melihat darah. Ini tugas seorang suami menutupi kekurangan yang ada pada is istri. Dia yang tampil dibersihkan mungkin dengan air hangat. Begitu dokter boleh pakai air hangat? Gantinya alkohol mungkin. Pakai air, ya? Lebih zen ya. Pakai air hangat atau mungkin tambahin sedikit madu, kemudian dikasih perban. Ini ini nak sini nak. Sudah tertutup baru eh lihat, ya. Enggak, enggak bisa lihat darah, Mas. Udah enggak ada darah. Oh, nya sudah. Baru digendong sama ibunya ada. Bukan kemudian dimarah-marahin pamu itu. Walaupun takut sama darah, tapi seharusnya kamu sebagai seorang ibu harus menghilangkan semua ketakutan itu demi anak. Ceramah 7 menit, kan itu ya ceramah 7 tujuh. tujuh yang nggak bisa, sudahlah sadarilah itu memang kekurangan istri kita. Tugas kita sebagai suami apa? Nutup. Kita yang mengambil peran istri saat itu. Nah, kita yang mengambil peran istri saat itu. Sebagai contoh, misalkan contoh ini Mas Roy. Contoh loh ini ya. Contoh. Misalkan apa namanya e, tugas seorang suami mestinya kan itu. Kan nyuci motor. Nyuci motor dong di dia -di yang di luar kok. Keran motor itu di luar. Kan begitu ya. Apalagi musim hujan motornya kotor biar awet kan harus dicuci. Mesinnya rantainya segala macam biar nggak karatan dan segala macam. Ini sebahagianlah suaminya nggak ngerti tentang motor sama sekali. Ngertinya cuma pakai aja Ngegas, ngegas, ngegas, ngegas, ngegas, ngisi bensin Gak paham tentang motor Masya Allah ternyata istrinya ini Dulu sebelum kaji Senang motor bukan itu. Ya dalam posisi seperti ini Jangan bilang, mas, mas Jadi suami kok nyuci motor aja gak bisa Periksa aki aja gak tahu, Lihat oli aja gak paham Gimana jadi suami, bukan segitu kan Minta izin mas, gimana kalau motornya tak cuci Kayak kotor sekali ya Sedang semangat-semangat nyuci motor nih, boleh gak mas Jadi tidak perlu merendahkan suami, tidak perlu merendahkan suamimu. Laki-laki nggak bisa nyuci motor bukan? Tapi tawarkan mas gimana kalau motornya saya cuci? Dan semangat nyuci motor ini, biar motornya itu ya sudah, nggak apa-apa nggak ada masalah. Tapi pakai hijab ya, pakai hijab kalau misalkan tidak tidak ada di ruangan tertutup, kalau di ruangan tertutup sih nggak ada masalah. Mungkin di ruang belakang kita, halaman depan tertutup pagar, tidak ada tidak ada orang yang melihat apa namanya istri kita nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan di depan rumah Lalu lalang orang nggak ada masalah nyuci motor, masya Allah. Lalang. Nah, justru bukan kemudian merasa apa namanya suami apa ini mau motor, nggak tahu, maked aja nyuci nggak paham. Ini namanya saling, saling apa namanya, Mas? Sudah siap? Siap menjawab? Siap, siap. Namanya saling apa ini? saling menutupi, berbagi. Saya kira contoh itu banyak, monggo dikembangkan masing-masing, diimprovisasi sendiri-sendiri. Contoh itu banyak dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari itu banyak sekali peran kita. Nah, peran kita. Nah, dan itu yang dipraktekan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Suatu saat ibunda kita Aisyah, Radhiyallahu Anha ditanya oleh tabiin tabiin Rasulullah itu kalau di dalam rumah kegiatannya apa aktivitasnya bagaimana ibunda kita Aisyah mengatakan seperti umumnya suami suami umumnya seperti apa membantu pekerjaan rumah istrinya menjahit memasak nah, meringankan beban istrinya selagi ada kesempatan bukan kemudian tiap hari kata Al Hafidh Ibnu Hajar rahimullah Bukan tiap hari membantu istri, terus enggak saat-saat tertentu, ketika memang dirasa istrinya memang memerlukan bantuan, nah mungkin dibantu. Misalkan parut kelapa, contoh ini, parut kelapa kan butuh tenaga yang apa besar kan ya? Capek, orang Jawa bilang kemeng di sini kan, ya. padahal mesti ngelajang bumbu harus masak, kita tawarkan, parutkan kelapanya, iya, mau berapa? Satu, dua, tiga, lima siap loh ini senang istri oh iya satu aja mas setiap ya, suatu paruh ya sebenarnya itu tugas tugas pokok istri masak misalnya tapi kita membantu nah untuk menutupi keku kekurangan dia kekurangan istri sama juga halnya dengan istri yang melihat apa namanya suaminya memerlukan bantuan bantu nah bantu nah dan itu banyak yang bisa dikerjakan. Nah, membantu pekerjaan kantor misalkan cuma nata kertas atau ngeprint istri memberikan tawaran ini saya perinkan mas halaman berapa sampai halaman berapa kan bisa tidak mengganggu pekerjaan suaminya artinya contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari itu banyak maka kita sebagai umat Islam dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW untuk betul-betul melaksanakan dan menjalankan fungsi masing-masing yaitu menutupi kekurangan yang ada pada pasangan hidup sambil kita memposisikan diri sebagai penyempurna dari kekurangan itu. Kekurangan yang ada pada suami, kekurangan yang ada pada istri. Nah, terimalah sebagai sebuah kewajaran dari makhluk yang tidak sempurna yaitu manusia. Terima sebagai sebuah kewajaran. Tugas kita bukan untuk mengungkit-ungkit kekurangan itu tetapi kita yang menyempurnakan kekurangan tersebut seperti beberapa contoh yang telah saya sebutkan tadi jamnya ikut ini karena jam ini sana dan sana berbeda katanya ikut yang ini ya, karena harus nolak ke belakang oh ya sudah cukup insyaallah nah ini saya sebutkan di depan tadi sebenarnya ini kan garis-garis besar saja ya garis-garis besar saja agar Hidup rumah tangga kita itu harmonis Dinamis, bahagia Tenteram Ada adapun rinciannya memang memerlukan Berpuluh-puluh hari kan Karena kitab-kitab ulama Yang secara khusus membahas tentang Kehidupan Rasulullah SAW juga berpuluh-puluh halaman Terisikan dengan berpuluh sampai ratusan hadith Nabi SAW Tapi ini saya yakin gambaran besar ini Garis-garis besarnya Sudah cukuplah untuk kita pahami Nah, nanti tambahkan lagi setelah salat Asar dan setelah salat Maghrib dan insyaallah setelah salat Isya barangkali ada sedikit diskusi enggak apa-apa. Diskusi aja hal-hal studi kasus yang terjadi dalam keluarga kita. Wallahu alam jawab, mudah Allah memberikan berkahnya. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.